Hai Send Kids. Sekarang boneka Tata sudah bisa diorder. Tasya sudah bawa Tata main bola, meluncur dan bergaya. Asyik deh. Tata jadi enggak sabar nih pengen main sama kalian di rumah. Ayo pesan sekarang, dapat tas gratis juga loh. Jangan sampai kehabisan. Kunjungi Toko Balita di shopee.co.id/balita.co. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel ini ya.